untuk Anda mitra bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo dan Yaseka FM Jogja, Dimanapun Anda berada yang bisa menangkap siaran kami melalui live streamer di www.pasfm.com atau channel 505 Indovision. Sore ini Kavis Break, seperti biasa, kita masih mengundang partisipasi Anda. Boleh telpon sekarang di 633 9160, Luar Jakarta, pergunakan bebas pulsa di 0810 PAS FM. Nah, pencet-pencet tuh di angkanya ya. Kalau enggak kirim SMS juga boleh deh di 9122, ketik PAS, formatnya PAS pas lalu spasi nama kota dan apa yang anda ingin sharekan dengan topik kita sore ini adalah marketing berkelit dan untuk anda yang beruntung akan ada hadiah yaitu satu paket berisi buku biang penasaran dan t keren ala kafe break oke bang kafe kurnia marketing berkelit tadi kita udah uh, mulai jangan bertempur kalau enggak yakin bakal menang ya kan jangan bertelahi di situ terus kita juga menggunakan ilmu berkelitnya tuh dengan mengadu domba cukup kita jadi penonton aja kita adu domba mereka lalu interesting juga tadi ya melihat uh, mana yang bisa kita tarik untuk sesuatu itu di apa namanya digunakan di di, di pasar tadi untuk mengundang dari orang-orang itu. Nah, ada ada satu pertanyaan dulu nih bang, sebelum kita lebih jauh juga ada beberapa SMS yang masuk nih dari marketing sendiri nih orang dengar barangkali ini hanya khusus buat seorang marketer nih, jangan-jangan atau ini bisa diimplementasikan untuk business owner juga? Nggak, buat... Ini ini diimplementasikan mulai dari marketernya mm -hmm. sampai ke perusahaannya, sampai ke bisnisnya ke Pokoknya siapa, siapa saja dan apa saja yang terlibat di dunia pemasaran gitu loh. Mm. Jadi kan begini ya, yang menarik begini, kalau kita lihat semua uh, strategi berkelit ini itu sebenarnya um, mem memiliki keampuhan dan track record yang sangat luar biasa, mm. oke? Okay. Pertama-tama misalnya kalau kita sebut katakanlah macan-macan Asia misalnya ya, itu kalau kita lihat misalnya di tahun Uh, 70-an gitu loh yeah. Jepang dapat dikatakan adalah yang meniru produk-produk dari Jerman yeah. sehingga tahun 70-an kita rasanya geli banget gitu loh mm. beli barang Jepang gitu loh mm. ah bukan Jerman bikinan Jepang murah banget gitu loh mm. dan kita moh gitu loh untuk memakai produk Jepang mm. tapi kan itu tidak lagi terjadi uh, sekarang, sekarang ini, ini Jepang betul. itu Yang paling berkualitas mungkin iya. produknya. Bang, bang, sebelum dilihat aku potong dulu ya. Ada telepon masuk nih. Bagus. Iya. Selamat sore, Bagus. Ya, Pak apa kabar? Baik, Pak. Iya. Uh, ini marketing ngelesnya tadi ya. Mudah-mudahan <laughs> <laughs> saya nggak di ngeles-ngelesin nih. <laughs> <laughs> nggak, cuma berkelit aja, Bang Afif itu. <laughs> oh, Engga, uh, mau tanya aja nih. Kira-kira uh, Masalah kelak kulit ini kira-kira sama nggak ya dengan mental toughness, hand-banding artinya. Ya sebenarnya dalam segala sesuatu, ya di dunia marketing pun, sebenarnya opportunity selalu ada, tinggal kita melihatnya aja bagaimana hmm. kesempatan selalu ada. Yang penting jangan menyerah gitu kan. Okay. Kalau udah menyerah ya udah, kabur aja gitu kan. Hmm. <laughs> ini Pak gitu Agus, malas. bukan Pak Agus yang Tangerang ya Pak Agus? Ah, uh, kok tahu? Oh ya udah kalau iya berarti saya hanya memastikan. Oh gitu, mm -hmm. ya oke. Okay oke, okay, Pak Agus, itu aja. Ya, Terima berarti. kasih. Selamat sore. Berkelit apakah sama dengan mental tahan banting, Bang? Sebenarnya uh, lebih kepada strategi uh, untuk menang. Kalau Anda mau menang ya, Anda harus punya strategi untuk menang gitu loh. Itu yang sebenarnya eh, apa yang dikatakan oleh Jenderal Suncu gitu loh. Dan dan berkelit ini adalah salah satu diantaranya. Jadi eh, menunggu waktu mencipta, menunggu momentum gitu loh. Jadi kadang-kadang ini berkelit bukan berarti kita menghindar gitu loh. Tapi kita memang berkelit itu adalah bagian dari strategi untuk menang. Nah, seringkali kan orang bikin produk, bikin apa, cuman gegap gempita aja. Wah, oh, gue yakin nih pokoknya produk gue laku gitu. Loh. Wah makanan gue laku uh, Ini pasti laku deh Pokoknya ini top banget konsepnya bagus Tapi kan tidak ada suatu pemikiran yang menyeluruh Yang bener-bener gimana sih caranya Gue bisa menang dalam pertempuran Gue bisa menjadi market leader Gue bisa menjadi brand leader Itu kadang-kadang nggak -kadang memiliki seperti itu Pokoknya wah ini bagus Barangnya murah Belum tentu juga gitu loh Nah yang paling penting Yang dikatakan oleh Suncu adalah YNTW pengen dulu menang punya strategi menang gitu loh dan punya apa punya keyakinan bahwa bisa menang. Nah untuk menang itu nggak kan kita kan nggak tahu size kita kita nggak tahu musuh kita jadi berkelit ini ngeles ini adalah salah satu gitu loh jadi masa kita mentang-mentang ini muka kita kita hantemin ketinju kan nggak mungkin babak blur ya nggak yeah. jadi kita harus ngerti juga cara ngeles gitu. Oke. Okay. Nah balik lagi kepada tadi diskusi kita bahwa Pada tahun 70-an, Jepang. Jepang strateginya simpel sebenarnya. Dia nggak bisa bersaing dengan Jerman ya. Pokoknya gue tiru dulu aja, gue bikin barang-barang murah gitu loh. Tapi kan Jepang tidak lagi melakukan hal itu. Tahun 80-an, hal yang sama ditiru oleh Korea gitu loh. Eh, Taiwan dulu, Taiwan melakukan hal itu. Uh, terus kemudian tahun 90-an gitu loh ya, uh, itu dilakukan oleh Korea gitu loh dan kalau Anda lihat sekarang ya kalau dulu Korea bilang wah murah jelek apa segala macam tapi kan sekarang kita tidak lagi menganggap misalnya produk-produk elektronik dari Korea, handphone dari Korea itu jelek enggak gitu loh. Hmm. Tapi kan Korea sudah mulai mengejar statusnya di di Jepang gitu produk, -produk Jepang. Nah, sekarang juga Cina kan seperti itu juga gitu kan. Okay. Jadi kalau kita tidak menunggangi mereka gitu loh. 10 tahun lagi saya yakin Cina akan mengambil status yang mirip dengan Korea, uh -huh. mirip dengan Jepang gitu, yeah. gitu. Oke okay, kita angkat telepon dulu. Halo Pak Ari. Iya sore Bu. Iya terima kasih sure. sudah menunggu. Sore Bu Selamat sore Pak. Iya Bu saya mau tanya dengan Bu Ngapi ya, apakah pemerintah itu juga merasa berkelit kalau yang seperti ini nih? <laughs> Karena kan otomatis mendengar. Aftar ini kan otomatis kan mereka Wah ini gara-gara tahun 2002 Pernah ada tanganan waktu pemerintahan Megawati Begitu kan uh -huh. Padahal sekarang gak langsung kita harus berterima kasih pada Megawati Karena kalau nggak ada pernah ada tangan Aftar Kita nggak ada maju Kita nggak akan bersaing di dunia uh -huh. nah, Kedua Dia sebagai trigger pemicunya Supaya kita hidup maju kan begitu Bersaing di dunia nah, Kedua Kalau kita ingin mengalahkan A Cina, otomatis kita harus buang itu semuanya, birokrasi, KKN, semua tikus-tikus itu semuanya. Hmm. Jadi kan biaya murah. Jadi bisa kita ikut murah juga kan, semuanya gitu loh. Betul nggak, okay. Bu Kuafi? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelum dijawab betul masalah. <laughs> Saya berkelit lagi mitra bisnisnya. Oke, okay, saatnya untuk break dulu. Jadi Anda jangan kemana-mana. Buat Pak Ari khususnya ditunggu jawabannya setelah pesan berikut ini.